Mitra bisnis Indonesia dianggap masih kurang memiliki integritas dan sistem pengawasan yang baik dari berbagai infrastruktur yang ada, mulai dari kondisi jalan yang bisa cepat rusak padahal belum lama dibangun, hingga kasus rubuhnya jembatan di Kutai Kartanegara beberapa waktu lalu. Lantas, bagaimana bila Indonesia memiliki pembangkit listrik tenaga nuklir di masa depan? Untuk membahas hal tersebut, saat ini saya sudah tersambung dengan ekonom UI Katib Basri. Mas Katib, apakah benar Indonesia memiliki kekurangan dalam soal pengawasan infrastruktur. Contoh yang paling riil itu adalah jembatan di Kalimantan itu. Periode waktunya kan mestinya belum roboh itu kan. Tapi ada kesalahan-kesalahan itu yang tentu kalau saya mengatakan ini enggak semua jembatan jadi rusak, tetapi ada kejadian-kejadian yang menunjukkan bahwa kita itu memang di dalam kontrol, dalam evaluasi itu masih agak kurang hati-hati. Sedangkan Jepang yang begitu advance dalam itu saja, mereka enggak berani sekarang dengan nuklir. Maka pertanyaan saya adalah, apa iya kita siap dengan itu gitu? Nah ini kalau dari segi itu, saya kok melihat, ya betul memang kebutuhan energinya, tapi kita coba lihat deh kemungkinan inovasi lain yang yang kosnya secara kemanusiaan bisa lebih kecil gitu. Karena kalau apa yang terjadi di Fukushima itu betul-betul yang terjadi kemarin dengan tsunami Jepang itu oke okay, bisa di itu. Tapi impact nuklirnya itu yang luar biasa, yang membuat mereka jatuh gitu ya. Saya nggak tahu untung atau gak untung ya, yang terjadi itu di Jepang di mana negaranya sangat advance teknologinya sangat advance, semangat orangnya juga, luar biasa sehingga proses recovery-nya lebih mudah bandingkan kalau di sini, terjadi kita kalau terjadi sesuatu yang pertama kali dilakukan bukan menyelesaikan soalnya, tapi ributnya dulu kan, menyalahkan orangnya dulu, itu yang muncul berhari-hari berbulan-bulan di media kan, kayak lihat aja kasus dari jembatan jatuh, itu berita pertama yang muncul itu bukan pencarian korban, tetapi begitu muncul langsung, jembatan ini siapa yang salah. BTS itu sesuatu yang dibutuhkan juga, tetapi kita menunjukkan prioritasnya itu di mana gitu. Kalau Anda lihat dalam kasus Jepang itu begitu dilakukan, semua dikasih semangat bahwa mereka bisa kembali. Itu yang pesan itu yang muncul. Kita bisa nyesain kita ini semangat. Kalau di kita itu semua beritanya adalah korban ini hilang, pemerintahnya nggak berhasil, nanti ada orang asing bantu, ditolak kita anti asing, seperti itu gitu. Itu yang maksud saya tuh kita ribut di dalam hal-hal yang apa ya? Kita berkelahi gitu. Setelah itu kalau setelah selesai anda mau berkelahi silakan aja. Tapi selesain dulu soalnya. Ini yang kita belajar dari pengalaman Jepang itu nggak terjadi. Demikian Katib Basri. Saya Giri Sadewa.